Pitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo sebagai individu yang pernah menyelami dua profesi sebagai pemburu berita dan juga sumber berita menilai, Insan Pers sebagai salah satu pilar penegak demokrasi hendaknya menyadari betul bahwa mereka memiliki peran penting untuk ikut memperbaiki dan memajukan bangsa serta negara. Untuk membahas apa yang harus disempurnakan agar kondisi ideal itu bisa tercapai, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut visi Bapak agar kondisi ideal dari peran pers sebagai pilar demokrasi bisa tercapai, apakah aturan main bagi insan pers dan juga pejabat harus disempurnakan lagi? Konteks, saya lebih melihatnya konteks, bukan aturan main. Memang aturan itu kan sebetulnya code of conduct, misalnya etika segala macam itu kan eh, anu, tapi perlakuan terhadap profesi itu yang tidak ada gitu, yang berkurang. Nah, karena apa? Anak-anak eh, ini tidak lagi bekerja dengan hati gitu. Jadi eh, pekerjaan insan pers sebagai profession ya, sebagai profesi itu sudah sudah ditinggalkan juga gitu. Baik, Pak Her. Sebagai figur yang pernah menjadi senior pemburu berita sekaligus juga menjadi sumber berita, apa pesan Bapak kepada para pemburu berita? Kalau saya nomor satu kualitas pemberitaannya. Kualitas pemberitaan tuh ya beyond the line gitu ya. Bukan between the lines lagi, beyond the lines gitu. Artinya sudah melampaui apa yang bisa dituliskan. Dan itu uh, tanggung jawab media ada di sana gitu. Saya tidak akan bosan dan lelah mengingatkan bahwa media massa pers itu adalah pihak pertama yang mendapatkan keuntungan dari darah mahasiswa yang berjuang tahun 1998 yang baru teman anak-anak junior-junior yang baru ini tidak mengalami bagaimana dulu tembok itu berbisik berbicara sehingga eh, media pekerja media pra 98 itu merasakan betul gitu. Nah, ini kalau menurut saya ya itu yang seharusnya menjadi kesadaran penuh dari dari media gitu. Pihak pertama yang mendapatkan keuntungan dari darah itu adalah eh, media. Yang kedua politisi gitu. Jadi Bapak melihat Pers bisa ikut berperan membangun bangsa dan negara jika kembali pada kitahnya ya Pak Her? Iya di Amerika, di negara maju, di Eropa, eh, lemong itu dari tahun berapa ininya dan itu masih terus kembali ke kita gitu lah. Karena kalau tidak nanti orang akan mencari terus ini gitu. Kenapa Al Jazeera sekarang bisa eh, bisa event gitu ya, mendekati lah dengan CNN. Orang mencari tahu juga karena perspektif yang disodorkan juga beda. Dia memberikan perspektif lain yang roh itu mungkin sudah berkurang juga di CNN, kelas-kelas CNN gitu. Demikian Hermawan Sulistio, saya Dinda Natasha.